キラーパークのピザリトスウィエア、ムルーカミ、キラムルトフォムンキナン、ジャランプレックスウィエア、キラムレプシドウ、ヤングフォアヤング、カラビラギトパカインクリボ、カラミサリアンバーパニャ、アトシアパラジャンサトパガパナムジャバジャリパガイングリボ、キラアタトヤンネボ、カラオアナニャ、タトガラニャ、ギガジャリパガイングリボ、キラナダ、キスタンバラスジャータ、ジェリ。 Uh, tidak berdasarkan kemampuan, k e u l e t a n kejujuran, kedisiplinan Tentunya juga pendidikan Yang mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan Jadi bukan a s a l l e s、uh, a l pegawai Bu Gitu maksudnya ya, Terima i Ya t kasih Pak Paulus, Pak Ardi Selamat pagi Selamat pagi Mbak s i l a k a n、uh, Saya setuju sekali dengan Bapak yang pertama tadi bahwa Memang betul bahwa korupsi sudah menjadi、um, Uh, suatu yang、uh, budaya bagi bangsa kita Karena、uh, kalau kita melihat Memang、uh, dari pejabat maupun rakyatnya juga、uh, dikorupsi atau mengkorupsi Jadi、uh, kita lihat pungli-pungli di jalan Kalau rakyat tidak setuju dengan、uh, isu pungli itu Dia berkeras, berjuang untuk supaya tidak terjadi pungli di jalanan Mungkin tidak ada oknum yang akan melakukan、uh, apa a n melakukan a a n y m tindakan t e r c e l a seperti itu misalnya yang kayak kemarin, topik yang kemarin itu mengenai、uh, polisi yang apa、hmm, tilang, kasus tilang, itu pun begitu kita harus berjuang buat kita、uh, begitu kita、uh, bersalah, kita harus benar-benar bahwa kita memang harus menuruti jalan、uh, seperti yang sudah digariskan, walaupun itu sulit bagi kita sekarang coba saya,、uh, mbak lihat di jalanan Saya pernah dari lima mobil yang kena tilang, cuman saya sendiri yang、e, mengikuti prosedur yang resmi Sementara yang empat selesai di jalan Sebegitu, Jadi masyarakat juga setuju dengan adanya korupsi, dikorupsi atau mengkorupsi Itu saja, terima kasih Pak Terima kasih Pak Ardi, Pak Agus, selamat pagi s i l a k a n b a Pak ya,、e, Saya sih melihat masih ada harapan ke depan b e gitu ya masalah entah korupsi yang dibilang menjadi budaya seperti itu ya、uh, kita lihat lebih proporsional lah, kalau bicara korupsi kesannya tuh、uh, petugas, ya, aparat, a atau yang salah ya, <tuh> itu kan korupsi terjadi ya、uh, kalau n gak g ada yang menyuap ya、uh, itu juga kan n gak g akan terjadi seperti itu, ibaratnya kayak ayam sama telur, mana duan l u seperti itu, nah untuk m e n g k a p n y a ini ya harus ada kesadaran dari setiap kita baik akarat maupun orang yang memberi uangnya itu seperti itu, ya kan nah, para pengusaha juga mungkin nih, awalnya dulu pengusaha yang mulai kasih-kasih uang seperti itu ya, untuk memper, atau mempersingkat proses dari suatu prosedur dan itu udah jadi budaya ya, atau bisa juga aparatnya ya, yang kalau n gak g dikasih, n g gak jalan seperti itu, nah udahlah Kita ke depan sama-sama dengan kesadaran yang baik ya untuk memulai dan menjalankan sistem yang ada seperti itu ya. ya. Yang udah ya udah terus untuk generasi yang ke depan pemerintah juga berusaha ya untuk membangun satu budaya yang lebih baik seperti itu. Ya semoga ke depan bangsa ini bisa memiliki kesadaran yang baik untuk membangun bangsa ini. ジ i マカセカマリパ、アグスパイディションサーパゲー 山崎、小さな山のボーション、横にるある日本、日本であった。でも、そうです。 menurut saya saya protes sama tadi b a r u s a n y a bilang itu sobot karena、uh, pengusaha atau kita bukan petugas menurut saya kalau itu petugas semua d i s i n i orang tidak ada kesempatan sobot itu n gak g mungkin karena mereka mempersurit apa proses sesuatu sehingga orang t e r p a k s a coba semuanya kalau memangnya sesuai prosedur itu kan p e t u g a s yang punya w w n a nah kita menjalankan mereka mengawali oke、okay? ya terima kasih Pak Sumadi yang berikutnya Pak s e FM selamat pagi halo、uh, dengan dengan Alex Pak Alex oke、okay, s i l a k a n Pak Alex、uh, terima kasih kepada pendengar Pak s FM semuanya saya kebetulan baru mendirikan sebuah LFM bernama National Corruption Watch bisa dikunjungi di ncw.oranransaksi.com k t jadi dalam setahun ini kita coba menginvestigasi sejumlah kasus korupsi yang muncul ke permukaan ini yang kita baca di koran tadi sudah bosan baca dengar di TV sudah bosan ter Itu baru s e persennya u u l h p mungkin dari korupsi yang terjadi Jadi saya mengundang kepada teman-teman pendengar Pak FM Mari kita semua sama-sama memberantas korupsi Yang mau gabung jadi aktivis s i l a k a n Lapor langsung ke KPK dapat hadiah Terima kasih Pak Taufik selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n komentar Anda Pak Taufik Jawaban saya iya Sudah mendarah daging. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau mau jadi pejabat, pejabat apa pun, niatnya itu untuk korupsi. Jadi memang korupsi itu sudah mendarah daging di Indonesia ini, terutama para pejabatnya. 90% koruptor. Kalau ada pejabat yang tidak korupsi itu namanya oknum. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Taufik. Bapak Haris, silakan h komentaran d a Iya, mengenai korupsi ini. パーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマ a サマバギーパーマッサマバ u ーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパーマッサマバギーパマッサマバギーパーマッサマバギー korupsi memang sudah menjadi budaya. Jadi kalau siapapun juga、uh, rakyat ini mungkin lebih banyak yang mau jadi koruptor karena、uh, hukumnya nggak jelas dan hukumnya sangat gampang sekali、uh, dimanipulasi. i t u aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Teguh, pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak. <tuh> Itu memang sudah mendarah daging di rakyat Indonesia. パーハーリー、サンパギー、ソト、シダマンジ s ーディー、デンアー、ダングリア。パーハーリー、パージョン、サマシアン、シダカン、コメントランナー、パジョン。 Nah ini kan、uh, menurut saya itu mental lama gitu ya Jadi mental lama yang korupsi sudah mau di, namanya, diperbaiki Sekarang kambul Akhir-akhir ini juga di p e l a b u h a n itu Ada yang menunggang juga pak ya i、uh, m p o r t barang-barang i n i Atau barang apa itu juga harus ada, ada、uh, Surat asakiasi dari Jepang nah, Itu kan akal-akalanannya Padahal barang dari Amerika dan sebagainya Jadi menurut saya itu hal-hal yang Memanfaatkan itu seharusnya sudah hilang Sekarang itu terus menunggangi lagi Dan sebagainya Jadi akal-akalannya j a k akan begini c a r a n y a Terima kasih Baik, terima kasih Bapak WMP, e i selamat siang Iya, selamat siang Bu y a、uh, b e r u a m a saya begini Korupsi itu sudah seperti lingkaran s e t a n Bu Artinya、uh, Satu contoh Untuk、uh, seorang masuk menjadi PNS Itu mereka harus menilai satu、uh, nilai yang tidak kecil s e t e l a n g diterima uh, Tentu、uh, PNS tersebut berupaya Supaya bagaimana bisa、uh, Big event point awalnya Lalu selanjutnya mengambil keuntungan dari Posisinya tersebut bu Itu saja、Baik. Kalau itu tidak, di, tidak disenahi、uh, Tetap korup negara kita yang t u m u Terima kasih Terima kasih Pak WMP Bapak Arifin selamat siang マ r、si、i ビギニパプトンがベースベースコーマサービギニアリムシスティディバーニングワールドリーガイリングアウトチューディングアラギターシャキアンリマカシバイトリマカシンバリコテババハリソシャンサヤシンヤスキューディブランデアヤパウシャンキタトマノシャンドミシャトウィ yang paling utama kan pemimpin nomor satu nomor satu melakukan gebrakan yang ke bawah kan harus nurut. Nah yang nomor satu ini n g a k pernah ada yang nongol yang bagus, apalagi yang sekarang ini g a k ada keputusan terus. Terima kasih. Nah terima kasih, Pak t o n y selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak? Ya ini Kompas berani juga menyebut istilah DNA d n a itu protein ya, protein yang memang merupakan gen dari satu Masuk h hidup gitu, kalau kita seperti itu, waktu berarti mau sekali rasanya gitu, karena itu suatu hal yang sangat sifatnya ideal. Jadi, kalau menurut saya, itu bukan-bukan DNA-nya. Itu, tapi lingkungan di sekitar DNA itu yang menyebabkan kita berusaha m k e t a m u berubah. Jadi, kalau disebut DNA, saya rasa saya kurang senang lagi. h